Bismillah, Alhamdulillah amma batu. <coughs> Yang berikutnya adalah binaul amri, yaitu tetapnya pada fil amr. Pada bina fil amr ini memiliki empat keadaan. Yang pertama adalah mabniun al sukun, yaitu mabni di atas sukun. Pada mabni di atas sukun ini adalah ketika Vial tersebut Sohi akhir dan tidak bersambung Pada akhirnya suatu apapun Contohnya Uktub, tulislah Ijlis, duduklah, idhab Pergilah Kemudian Apabila Vial tersebut Bersambung dengan nun inav Vial amr tersebut Bersambung dengan nun inav Contohnya, Komna. Berdirilah oleh kalian para wanita. Akrimna. Muliakanlah oleh kalian para wanita. Ini adalah ketika keadaannya mabni di atas gun. Yaitu ada dua tempat. Yaitu ketika Sohya akhir dan tidak bersambung pada akhirnya suatu apapun. Kemudian yang kedua, apabila fil amr tersebut bergandeng dengan nun inaf, maka dimabnikan di atas sukun. Kemudian yang kedua, yaitu mabni di atas membawah huruf nun. Pada keadaan ini, yaitu ketika fil tersebut bergandeng dengan alif isenain, wawu jamaah atau ya muqotoba, contohnya uktuba tulislah oleh kalian dua orang injilisu duduklah oleh kalian para laki-laki irhabi pergilah satu orang wanita ini keadaan Mabni di atas membuang huruf nun yaitu ketika fail tersebut bergandeng dengan alif itsnaain wawu jamaah dan ya mukhatabah. Kemudian yang ketiga yaitu mabni di atas fathah. Pada keadaan ini yaitu ketika fail amr tersebut bergandeng dengan nun taukid. Contohnya, uqtubanna. Tulislah. Beserta penegasan, yaitu dengan penegasan. Tulislah. Idlisanna, duduklah. Idhabanna, pergilah. Kemudian yang keempat adalah mabni di atas membuang huruf akhir. Pada keadaan ini, yaitu pada fi'l. Yang Mu'tal Akhir Contohnya Uda'u Uda'u Membang huruf Akhir Yaitu Wawu yang dibuang Karena Zommah Ini menjadi, menjadi tanda Bahawa saya yang dibuang adalah Wawu Karena zommah Yang cocok Dengan Wawu Uda'u Fi'ilm bore'anya adalah Yada'u Amarnya menjadi Udu'um. Ir, irdo. Fil mudoreknya adalah Yardo. Maka mabni pada fil amar ini adalah dengan membawa huruf akhirnya, yaitu Alif. Karena Irdo akhirnya ini adalah Fathah. Sehingga Fathah yang cocok dengan Alif. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Irmi. Irmi, film oboranya adalah Yarmi. Ketika film Amr, membenarnya dengan membuang huruf akhirnya, yaitu Ya yang dibuang. Karena kasroh pada Irmi, ini yang cocok adalah Ya ketika yang dibuang adalah Ya. Nah, yang dibuang adalah Ya, karena kasroh cocok dengan Ya. Demikian empat keadaan pada binanya fi'il amr. Kemudian, kita lanjut, yaitu halaman ke-31. Bina ul itu yaitu binanya fi'il mutawari' Pada fi'il mutawari' pada asalnya adalah mu'rob. Fi'il mutawari' pada asalnya adalah mu'rob. Dan dia menjadi mabni ketika fi'il tersebut berganding dengan NUN INAS atau NUN TAUKIT Maka ketika fiil motorek bergandeng dengan NUN INAS atau NUN TAUKIT Maka menjadi MABNI Fiil motorek tersebut menjadi MABNI Yang pertama, keadaan binak motorek adalah MABNI di atas sukun MABNI di atas sukun Contohnya, YAK TUBENA YAK TUBENA YADJLISNA YADHABNA yaitu fi'il mudhari' tersebut bergandeng dengan nun innas. Yang kedua, yaitu mabni di atas fathah. Yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut bergandeng dengan nun taukid. Contohnya yaktubanna, yajelisna, 6, yajlisanna, yadhabanna. Ini adalah contoh-contoh fi'il mudhara' yang makhdhud di atas fathah. Akhwatif wala barakallahu fikum, ini yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan antum memahaminya. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.